Memang pemerintah ini menjadi regulator, ya, yang harus memikirkan bangsa kita ya pemerintah kita. Saya sih setuju bahwa beberapa posisi, kalau tidak dipaksakan, perusahaan-perusahaan asing itu pasti memasang orangnya sendiri, ya kan? Nah, karena Saya sendiri pernah bekerja pada perusahaan Jerman, saya merasa bahwa mereka-mereka itu kurang menghayati orang Indonesia. Jadi kalau misalnya HRD dipegang sama orang asing, saya rasa kemungkinan akan problem itu banyak. Makanya saya setuju berat kalau posisi-posisi di HRD ini diberikan kepada orang-orang kita. Tetapi orang-orang kita juga harus berkaliber sehingga tidak memalukan gitu. Setuju saya. Dan memang di sini letaknya fungsi pemerintahan sebagai regulator. Ini diatur, ini diatur. Kalau menurut saya sih tidak terlalu masuk campur tangan banyak ya. Lain kalau misalnya pemerintah bilang untuk Direktur HRD mesti Bapak A. Nah itu mungkin nggak benar itu. Tapi kalau diserahkan kepada bangsa Indonesia kan yang mampu dan yang bisa bekerja itu banyak. Kita kan bukan bangsa bodoh. Orang kita yang sekolah di luar negeri juga seabrek-abrek ya. bukan satu dua orang. Jadi, orang kita itu yang sekolah di luar negeri itu bisa mengerti orang asing, tetapi juga bisa mengerti orang kita sendiri. Itu kan berapa banyak orang-orang Indonesia yang sekolah di luar negeri. Lain ya, kalau kita misalnya membicarakan posisi untuk teknisi yang super spesial ya, yang mungkin kita tidak ada, itu pun menurut saya pemerintah harus memaksakan bahwa ada transfer of technology. Ya kan? Jadi, memang keputusan itu kan bisa bertahap, misalnya Misalnya, direktur teknik yang spesifik itu 5 tahun boleh asing. Sesudah itu, tapi dalam 5 tahun dia boleh asing, tapi wakilnya harus lokal. Supaya ada transfernya, kan? Kalau tidak tidak dipaksakan, transfer of technology tidak akan terjadi. Itu hanya terjadi kalau dipaksakan. Karena mereka juga enggak, tidak dengan rela hati mau transfer of technology itu, kan? Di sini, fungsi pemerintah itu mesti berlaku, tuh. Ada satu fase. Di mana kita masih menerima orang asing menjadi fungsi tertentu, tetapi kita udah mesti ganjel, ganjel dengan wakilnya orang lokal itu harus. Karena kalau bisa kan dia pegang asing semua, makanya saya katakan di sini fungsi regulator tuh perlu dia yang regulit Eh kalau lu mau di sini harus begini begini begini, gitu loh. Demikian Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrawiryo. Saya Wendy Lim.